Måne kumene? Kummen. Måne! Måne serenya? Kemarahan kita lebih merusak daripada perlakuan yang kita terima. How much more damage a NGER and GRIEF do the things that cause them? Marcus Aurelius, Meditations. Kamu gusar karena perlakuan orang lain? Kamu sedih karena perlakuan keluarga dan pasangan? Marcus mengatakan bahwa kemarahan dan kesedihan Baper kamu itu jauh lebih merusak daripada perlakuan itu sendiri. Sekali lagi, BAPER itu sumber segala masalah. Karena Baper dimulai dari persepsi kita sendiri atas sebuah peristiwa, impression, yang seringkali tidak dianalisis dahulu, dan karenanya bisa keliru. Kalaupun benar, tetap saja tidak berguna, karena kita Baper mengenai sesuatu di luar kendali kita. Dikotomi kendali lagi. Sebagai contoh, Sahabat dekat kita tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Persepsi kita sendiri, dia sengaja, dia sudah benci sama saya, kok tega-teganya dia berlaku seperti ini sementara saya tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada dia. Ingat, bahwa hal yang benar-benar fakta objektif adalah tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Soal sahabat kita sudah membenci kita adalah murni bikinan pikiran kita sendiri, interpretasi, value judgment yang kita tambahkan kemudian. Rantai persepsi yang hanya ada di dalam pikiran kita ini bisa berlanjut sampai panjang sekali. Sekali kita membiarkannya menguasai pikiran kita, maka respon apa yang muncul? Kita mulai marah, mungkin kita sengaja mengambek. Kemudian kita mulai mengumpulkan sekutu di antara teman-teman. Kita mulai mencari bukti bahwa teman yang tadi memang ngeselin Kemudian, dari mengambek, mulailah konflik terbuka, dimulai dari chat pribadi, chat grup sampai akhirnya berantem beneran dengan menyewa ormas. Alhasil, rusaklah sebuah pertemanan. Semua ini dimulai dari apa? Hanya karena seseorang lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita dan kemudian dibumbui persepsi kita. Apakah worth it, sepadan, sesuatu yang lebih besar seperti pertemanan atau persaudaraan hancur karena emosi yang tidak bisa kita kendalikan? Sudah berapa pertemanan, persaudaraan, Kerjasama yang bubar hanya karena salah paham dan emosi yang lebih merusak dari hal yang memicu emosi itu sendiri. Saat kita mulai merasakan kemarahan atau sakit hati yang timbul karena perlakuan orang lain, selalu ingat teknik sta -nya. Rasa marah dan emosi negatif lainnya pasti timbul karena sebuah interpretasi, representation yang kita buat sendiri. Saat kita bisa memisahkan antara fakta objektif dari interpretasi rekaan kita, kita bisa lebih merasa tenang. Apalagi saat kita mengingatkan diri bahwa perilaku orang lain ada di luar kendali kita dan karenanya bukanlah sumber kebahagiaan atau ketenangan kita. Mungkin kita yang salah. Saat kita merasa tersinggung oleh perlakuan dan kata-kata orang lain, ingatlah bahwa bisa jadi kita keliru. Saat kita mendengar pendapat orang lain, gosip yang beredar, sampai pesan berantai di grup chat, selalu sadari ini mungkin hanya opini saja. Di samping itu, opini Persepsi, interpretasi belum tentu sama dengan fakta objektif yang ada. Bahkan, penglihatan kita pun bisa menipu kita, karena sudut pandang kita terbatas dan karena seringkali penglihatan kita bias. Apakah kamu benar-benar yakin orang lain melakukan kesalahan? Sudahkah kita benar-benar mengerti situasinya? Sebagai contoh, kita sedang berkendara, lalu tiba-tiba ada kendaraan yang cepat melaju menyalip kita secara membahayakan. Maka, Kita pun marah karena merasa diperlakukan buruk pertanyaannya Apakah kita yakin bahwa dia melakukan itu dengan sengaja untuk memprovokasi kita atau yakinkah kita bahwa dia memang pengendara yang ceroboh atau mungkinkah sebenarnya dia sedang dalam situasi darurat emergency karena istrinya harus melahirkan di rumah disaat yang sama kucingnya juga. faktanya hanyalah kendaraan kita disalip secara membahayakan, tetapi hanya sampai disitu? Kreativitas, kita yang menambahkan motivasi di balik perbuatan tersebut, dan seringkali bumbu kita hanya semakin menambah kemarahan. Dalam situasi antar manusia, contoh sederhana soal penglihatan yang menyesatkan, de sering menimpa teman-teman kita yang memiliki temperamen introver. Introver butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang baterai mereka, karena berada di antara orang banyak melelahkan bagi mereka. Ini kebalikan dari kaum ekstrover yang justru menjadi lebih berenergi di tengah banyak orang. Saat introver memilih untuk menyendiri, teman ekstrover yang melihat ini akan mudah menganggap kalau dia seorang sombong, tidak sudi bergaul, eksklusif, dan lain-lain. Contoh lain, pasangan yang lupa menanyakan keadaan kita. Kita bisa tergesa-gesa mengartikannya sebagai dia tidak peduli lagi dengan kita, padahal mungkin dia sedang sangat sibuk atau tertimpa masalah yang harus diselesaikan. Kita harus senantiasa berhati-hati dengan apa yang kita pikir, kita lihat dan dengar, karena itu hanya dari sudut pandang kita saja. Jika kita menyadari betapa rentannya kita sendiri pada kesalahan dan kekeliruan, maka tahap think dan assess, pikirkan dan nilai, dalam STAR menjadi sangat krusial dalam menentukan respon yang benar. Sebelum kita emosi merasa, kebenaran kita dilanggar, cek terlebih dahulu apakah mungkin kita yang salah. Waspada, kurang kerjaan. Kurang kerjaan banget sih, Helo. Pernah mendengar ujaran yang kerap diberikan kepada orang yang melakukan aktivitas yang tak berguna dan hanya merugikan orang lain. Hampir 2000 tahun lalu pun Seneca sudah menyadari bahwa kurang kerjaan bisa menjadikan kita orang yang menyebalkan. Kurang kerjaan, unproduktive itleness, hanyalah memelihara niat jahat. Dan karena orang-orang kurang kerjaan tidak bisa menjadi makmur, maka mereka menginginkan orang-orang lain nasibnya sama dengan mereka. Dari sini, Mereka menjadi benci pada kesuksesan orang lain dan menyadari kegagalan mereka. Mereka menjadi marah pada nasib, mengeluhkan zaman ini, kemudian menjauhkan diri dan merenungi kesusahan hidup mereka sampai mereka muak akan diri mereka sendiri. Discourses. Sounds familiar. Pernah menemui orang-orang seperti ini di media sosial atau di dunia nyata? Mereka sering memberikan komentar negatif, seperti menjatuhkan, menjelek-jelekan, dan menghina bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka kenal seperti selebriti. Jika ada yang berbagi keberhasilan, selalu saja orang-orang ini bisa menemukan kejelekan untuk berusaha dijatuhkan. Sutradara legendaris dari Jepang Akira Kurosawa dikenal dengan ujarannya, "I can afford to hate onion. I don't have that kin of time." Saya tidak mampu membenci siapapun. Saya tidak punya waktu untuk itu. Seperti yang dikatakan Seneca, hanya kita yang kurang kerjaan Yang memiliki waktu untuk membenci dan mendenki pada orang lain. Jika kita punya kesibukan dan keasyikan sendiri, niscaya kita tidak punya cukup waktu untuk membenci dan nyinyi pada orang lain. Jadi, lainkali kita mulai merasakan keinginan jahat untuk menjatuhkan orang lain, mungkin kita harus cepat-cepat berpikir untuk menyembkan diri dengan hal-hal yang produktif. Instruk or Endure. People access for one another. You can instruct or endure them. Marcus Aurelius, Meditations. Hidup bersama manusia lain menuntut lebih dari sekadar menolerir perilaku mereka. Sekadar menolerir orang lain sifatnya pasif. Yang penting gue gak ganggu orang lain, orang lain gak ganggu gue. Sebagian dari kamu mungkin mendapat kesan bahwa sedari tadi filosofi teras hanya mengajarkan untuk pasif saja sebagai objek dari perlakuan tidak enak orang lain. Ini tidak benar. Marcus Aurelius berkata bahwa kita hidup untuk satu sama lain, exist for one another. Artinya, keberadaan kita harus bisa membantu satu sama lain secara aktif. Membantu di sini lebih dari sekadar membantu uang atau bantuan bencana, tetapi setiap hari kita bisa saling mengajar dan membangun satu sama lain. Kamu bisa mengajari, instruk, orang lain, atau hidup menolerir mereka, kata Marcus. Kita bisa mengajari orang lain menjadi lebih baik dan jika itu tidak tercapai, minimal kita bisa menanggung hidup bersama mereka. Jika kita melihat ada perilaku yang keliru, maka pastikan bahwa itu memang keliru, dan kemudian kewajiban kita untuk membenarkan. Contoh sehari-hari, kita melihat seseorang yang memotong antrean karena memang tidak mengerti prinsip mengantre, atau memang egois saja. Seorang praktisi stoicism tidak akan hanya diam saja melihat itu. ...tetapi akan memberitahu baik-baik kesalahannya dan menunjukkan bagaimana seharusnya mengantre, to instruct. Jika orang tersebut sudah diberitahu tahu tetapi tetap ngotot dan berperilaku menjengkelkan, barulah opsi kedua diambil, to endure time. Di bab 6 sudah dibahas bahwa kita mampu tidak merasa tersinggung tak pemarah atas ulah orang lain. Selain itu, salah satu nilai kebajikan, virtue, stoicisme adalah temperance tak menahan diri. We can endure other people if we practice temperance. Jadi, mengajukan keluhan, komplain, dengan tujuan memperbaiki situasi atau orang lain tidak bertentangan dengan stoicisme. Yang tidak didukung oleh stoicisme adalah menggerutu dan menggosipkan kesalahan orang lain, tetapi tidak memperbaiki keadaan maupun membuat orang lain menjadi lebih baik. Tentunya ini tidak berarti kita menjadi sangat mudah menegur orang lain, sedikit-sedikit menjadi hakim yang tegur ke sana-sini baik di dunia nyata maupun online. Sebelum kita mencoba memperbaiki orang lain, kita harus benar-benar yakin bahwa kita sudah betul-betul mengerti situasi yang ada dan bahwa teguran memang diperlukan. Ada standar ketat yang harus kita terapkan kepada diri sendiri sebelum bisa menegur orang lain. Yakinkah bahwa penilaian kita akan seseorang sudah akurat? Bagaimana jika kita yang salah? Jika masih ada keraguan bahwa kita benar-benar mengerti situasi sebenarnya, termasuk dari perspektif orang lain, Mungkin lebih baik kita diam. Apalagi ketika kita memasuki konteks perbedaan budaya, di mana sebuah perilaku bisa dianggap tidak layak di budaya yang satu, tapi layak di budaya lainnya. Contohnya, bagi kamu, bersendawa di depan orang lain sesudah makan mungkin menjijikan. Namun, bisa saja kamu traveling ke suatu daerah di mana bersendawa tidak hanya normal, bahkan dianggap hal yang baik, misalnya tanda seseorang sungguh-sungguh menikmati makanan yang disuguhkan tuan rumah. Maka, jika kamu menegur seseorang bersendawa di daerah di mana hal itu diterima, bahkan diharapkan, kamulah yang terlihat bodoh, egois, bahkan menyebalkan. Disinilah kebijaksanaan, wisdom, diperlukan. Ada banyak situasi lain di mana prinsip instruk or endure bisa diterapkan. Dari di rumah sendiri, keluarga besar, di sekolah atau pekerjaan, atau di masyarakat luas, baik offline maupun online, kita bisa melakukan hal ini. Sayangnya, banyak dari kita yang tidak mau menyampaikan teguran membangun kepada orang lain, dan hanya mengomel, bahkan bergosip, di belakang orang itu. Seperti karyawan yang terus-menerus mengeluhkan perilaku kolega, bosnya, tetapi tidak berani berkata langsung kepada si kolega, bos maupun menyampaikan keluhan melalui kanal resmi, misalnya ke Departemen SDM. Perilaku cuma berkeluh kesah, tetapi tidak mau membantu orang lain memperbaiki dirinya, pada akhirnya hanya merugikan semua orang. Si orang yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia perlu memperbaiki diri, si pengeluh tidak menyelesaikan apa-apa, bahkan memperoleh predikat sebagai tukang gosip, dan hidup orang-orang lainnya juga tidak berubah menjadi lebih baik. Contoh lainnya, saat buku ini ditulis, hoax, fake news, berita bohong, dan black campaign marak beredar baik di media sosial maupun chat group, terlebih menjelang tahun politik tahun 2018 sampai tahun 2019. Jika kita menerima sebuah berita yang diragukan kredibilitasnya, apalagi bersifat merusak, menimbulkan kebencian dan kecurigaan pada kelompok tertentu, yang paling minimal bisa kita lakukan adalah tidak ikut-ikutan menyebarkannya. Namun, ini tidak cukup. Marcus Aurelius akan menasihati kita untuk memberitahu, instruk pihak yang menyebarkan bahwa berita ini berpotensi merusak, tidak jelas kebenarannya, dan sebaiknya tidak disebarkan. Saya mengerti bahwa melakukan ini pasti tidak nyaman. Apalagi jika pelakunya keluarga yang dituakan, tetapi, menurut saya ini hanyalah masalah cara penyampaian. Jika pihak yang diberitahu masih nyolot, ngeyel, atau tidak mau mengalah, kita tidak perlu merasa kesal. Opsi kedua, Endure, selalu ada di kendali kita. Dalam hidup, orang-orang akan menghalangi jalanmu. Mereka tidak bisa mencegah kamu melakukan hal yang baik, dan tidak bisa mencegah kamu menolerir, put up mereka juga. Karena marah adalah juga kelemahan, sama seperti menjadi patah arang dan menyerah berjuang. Keduanya adalah desertir, mereka yang menghindar dan mereka yang memutuskan hubungan dari sesama manusia. Marcus Aurelius, Meditations Bagi Marcus, marah pada orang lain adalah kelemahan, begitu juga dengan menghindari mereka. Kita digambarkan bagaikan prajurit yang desersi, lari meninggalkan tugas, dan di dalam dunia militer, perilaku desersi sangat terhina. Kemarahan, gila sementara Bagi Seneca, Orang yang marah sedang mengalami Gila sementara, temporary madness. Keburukan dan kejahatan, (vices) lain memengaruhi Pertimbangan, Judgman, kita. Tetapi kemarahan memengaruhi Kewarasan kita, keburukan dan Kejahatan, lain, menyerang Kita dengan lunak dan tumbuh tak terlihat. Tetapi kemarahan menjerumuskan Pikiran manusia secara mendadak. Kemarahan bisa begitu memuncak Hanya dari penyebab awal yang remeh. On Anger Kemarahan bisa begitu memuncak hanya dari penyebab awal yang remeh. Betapa benar dan tragis. Pernahkah kita membaca berita dua kampung bisa tawuran hanya karena urusan pertandingan bola? Orang-orang berpendidikan bisa naik pitam, bahkan baku hantam di jalan, hanya karena urusan mobil keserempet. Dua keluarga bisa tidak berbicara bertahun-tahun karena urusan sepele undangan nikah, hutang, atau perangkat tableware yang tidak dikembalikan. Tidak ada pemicu sesepele apapun yang tidak mampu menciptakan kemarahan berlipat-lipat. Dalam bentuk lain, tetapi sama, gila, nya, adalah perilaku kita di media sosial. Hanya karena urusan satu tweet atau satu post di Facebook atau Instagram, bisa terjadi pertengkaran berjilid-jilid dengan modal jempol. Bagi pihak ketiga yang mengamati ini dengan kepala dingin, pasti setuju dengan perkataan seneka, kemarahan memengaruhi kewarasan kita. Mungkin, Karena hal ini juga orang Jawa zaman dulu menarik kesimpulan, yang waras mengalah. Karena percuma berhadapan dengan orang yang sedang tidak waras, walau hanya sementara. Berikut kali kita merasakan kemarahan mulai terbangun, segeralah menghentikannya. Rasanya tidak ada yang mau dibilang sebagai orang gila, walaupun hanya untuk sementara. Sekali lagi, ingatlah STAL. Ajaran orang zaman dulu untuk menghitung sampai 10 sebelum mengekspresikan kemarahan mungkin ada benarnya. Karena memberi kesempatan untuk kewarasan, kita pulih kembali. Jangan sampai kita mengisolasi diri. Dahan yang dipotong dari dahan sebelahnya juga terputus dari pohon keseluruhan. Begitu juga manusia yang terpisahkan dari manusia lain juga terputus dari masyarakat keseluruhan. Dahan pohon dipatahkan oleh orang lain, tetapi manusia mematahkan diri mereka sendiri melalui kebencian dan penolakan dan tidak menyadari bahwa mereka telah memotong diri mereka dari seluruh masyarakat. Kita memang bisa melekatkan lagi diri kita dan sekali lagi menjadi bagian dari keseluruhan. Akan tetapi, jika kita memotong diri terlalu sering, maka akan makin sulit untuk melekatkan diri kembali. Kamu bisa melihat perbedaan antara dahan yang selalu tumbuh di sebuah pohon, dan dahan yang sudah pernah dipotong dan dilekatkan kembali. Marcus Aurelius, Meditations Analogi yang sangat tepat menggambarkan relasi manusia dengan manusia lain, bahkan masyarakat keseluruhan dan menunjukkan betapa filosofi teras sungguh-sungguh serius dalam mengingatkan kita untuk selalu menjaga kehidupan sosial kita dengan menjaga kerukunan dan silaturahmi kita. Marcus Aurelius berpendapat bahwa sebisa mungkin kita tidak memutuskan tali hubungan dengan sesama kita yang bahkan bisa menyebabkan kita terpotong dari masyarakat keseluruhan. Bagaikan dahan yang dipotong dari dahan lainnya, dia juga terpotong dari pohon pokoknya. Yang merugi adalah si dahan. Karena dia terpotong dari aliran makanan dan hidup. Dahan yang terpotong memang bisa dilekatkan kembali dan mungkin pulih, tetapi terlalu sering dipotong akhirnya akan makin sulit untuk bisa melekat kembali. Apakah kita mengenali seseorang dalam hidup kita yang memotong dirinya sendiri dari pertemanan atau lingkungan sosial? Bagi saya ini tidak ada hubungannya dengan karakter introvert versus ekstrovert. Mungkin kita mengenal seseorang yang sering ngambek menyimpan marah, kepahitan, atau kebencian terhadap teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, sehingga dia memilih memisahkan diri. Menurut Marcus Aurelius, ini hal yang patut disayangkan dan sebaiknya dihindari. Ajaran stoicisme bahwa manusia adalah makhluk sosial dan sebaiknya tidak mengisolir diri mendapatkan semakin banyak dukungan dari ilmu kesehatan. Dalam artikel di The New York Times berjudul The Surprising Effects of Loneliness on Health, Efek mengejutkan dari kesepian terhadap kesehatan disebutkan bahwa kesepian bisa meningkatkan hormon stres dan inflamasi, yang kemudian bisa menambah risiko penyakit jantung, artritis, pikun, bahkan upaya bunuh diri. Artikel ini juga mencatat rasa kesepian tidak ada hubungannya dengan jumlah teman atau kenalan. Seseorang bisa memiliki sedikit hubungan tetapi tidak merasa kesepian, sementara seseorang bisa dikelilingi banyak orang tetapi merasa kesepian. Kualitas dari hubungan antar manusia menjadi lebih penting dari kuantitas. Artikel ini mengukuhkan apa yang telah ditemukan para filsuf Stoa 2000 tahun yang lalu, manusia harus hidup bersama manusia lainnya dengan baik. Prinsip-prinsip hubungan antar manusia di dalam stoicisme saling terkait dan bisa sangat membantu kualitas hubungan. Satu-satunya cara agar kita tidak memotong diri kita dari hubungan sosial, menjadi pahit hati dan menjauh dari teman, keluarga, Dan masyarakat adalah dengan tidak berperan, tidak sensitif atau mudah terprovokasi, apalagi mudah marah-marah. Intinya, kembali seperti yang diajaran filosofi teras, hidup selaras dengan alam, dengan cara menggunakan nalar, rasio, reason kita sebaik-baiknya. Jika kita sering mengabaikan nalar, akal sehat kita, yang artinya menjadi sama dengan binatang, maka kita menjadi mudah terprovokasi, terlalu sensitif, dan selalu menanggapi apa kata orang dan miscaya kita tidak akan tahan dan selalu tergoda untuk menghindari kontak sosial saja. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah baperan, dengan menyadari bahwa kita sendirilah yang bertanggung jawab jika kita merasa tersinggung, marah, tertolak, dan bukan orang lain. Selain itu, kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita sendiri tidak sempurna dan sering melakukan kesalahan juga menjadi penyeimbang. Berkata jujur selalu. Betapa menjijikkannya ketika seseorang berkata, Sejujurnya nih, di awal kalimat. Apa maksudnya? Itu seharusnya tidak perlu diucapkan. Itu sudah semestinya tertulis dengan huruf besar di jidat. Kejujuran, harus terdengar di suaramu, Nampak di matamu, Bagaikan kekasih yang menatap wajahmu Dan percaya seluruh kisahmu dengan sekilas pandang. Seorang yang jujur dan terus terang Bagaikan seorang dengan bau badan. Ketika kamu seruangan dengan dia, Kamu langsung tahu, akan tetapi, kepalsuan bagaikan pisau yang menancap di punggung. Markus Aurelius, Meditations Pak Markus, analogi orang bau ini agak aneh, tapi saya mengerti kalau zaman Romawi kuno dulu belum ada deodoran. Jadi, ya sudahlah ya. Waktu membaca, saya lumayan tertegun. Kata-kata Markus Aurelius bagaikan tertuju kepada saya pribadi. Saya menyadari selama berbicara dengan orang lain saya seringkali membuka kalimat seperti berikut. Kalau boleh jujur, sejujur-jujurnya nih, gue boleh jujur gak? Marcus Aurelius berkata bahwa hal ini menjijikan. Kalau dia hidup di masa kini, mungkin dia akan berkata, maksud lo? Jadi, kemarin-kemarin lo selalu berdusta kalau ngomong? Jika kita semua terbiasa berkata jujur senantiasa. Maka tidak perlu ada saat-saat di mana kita membuka kalimat dengan pembukaan, kalau boleh jujur. Ini sama saja dengan mengakui selama ini kita sering berbohong. Skakmat dari Bos Markus. Menarik untuk mengerti alasan mengapa berbohong dilarang dalam filosofi teras. Umumnya berbohong dilarang oleh agama karena dikategorikan sebagai dosa. Kita terbiasa menakut-nakuti anak kecil, jangan bohong kamu. Dosa, nanti kamu masuk neraka dan di situ tidak ada wifi gratis. Stoisisme mempunyai argumen mengapa berbohong itu keliru, bukan sekadar label dosa atau tidak. Kembali ke prinsip hidup selaras dengan alam, to life in accordance with nature. Prinsip fundamental ini juga yang mendasari argumen agar tidak berbohong. Argumennya adalah sebagai berikut. Segala hal yang benar, truth, otomatis adalah bagian dari alam, natur, Dan sebaliknya, kebohongan adalah sesuatu yang tidak benar, tidak ada, dan artinya bukan bagian dari alam. Maka jika hidup harus selaras dengan alam, konsekuensinya tidak ada ruang untuk berbohong. Karena dalam filosofi teras kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari keselarasan dengan alam, maka berbohong akan menghalangi meraih kebahagiaan itu. Dengan kata lain, si pembohong sudah membuat dirinya sendiri menderita dengan bohongnya karena dia sudah menyimpang dari alam. Jadi, inilah insentif yang diberikan para filsuf Stoa agar kita mau hidup dalam kejujuran dan menghindari dusta. Bukan dengan ancaman neraka di akhirat, tetapi dengan argumen logis bahwa yang merugi adalah kita sendiri. Dengan meninggalkan keselarasan dengan alam, kita mempersulit diri sendiri memperoleh kebahagiaan, damai, dan tenteram. Belum lagi risiko ketahuan yang bisa mengancam hubungan antar manusia kita, atau lebih buruk lagi, sampai berujung hukuman pidana. Terkadang, ada orang-orang yang harus dihindari. So far so good. Namun, saya bisa mengerti bahwa sebagian pembaca masih bersikap skeptis. Oke lah, idealnya memang kita tidak mudah ngambek, sensitif, atau terprovokasi oleh orang lain. Fine, gue yang bertanggung jawab atas respon diri sendiri. Setuju kalau kita harusnya menjaga kerukunan dengan sesama. Tetapi, kenyataannya memang ada aja orang di dunia ini yang sangat-sangat bikin gue naik darah terus. Gimana dong? Tenang, filosofi teras adalah filosofi yang realistis. Dan saat membaca tulisan-tulisan filsuf Stoa, kita akan menyadari bahwa pemikiran mereka didasarkan pada pengamatan akan perilaku manusia nyata, bukan teori mengawang-awang. Bahkan seorang Marcus Aurelius pun berkata pada akhirnya memang ada orang-orang tertentu yang harus dihindari. Pertemanan palsu adalah yang terburuk. Hindari sebisa mungkin. Jika kamu jujur dan terus terang dan bermaksud baik, itu akan tampak di matamu. Tidak mungkin disalahartikan, Marcus Aurelius, Meditations. Rupanya, masalah teman palsu ini, sama seperti ketimun pahit, sudah ada selama ribuan tahun, dan ini adalah salah satu contoh tipe manusia yang terburuk dan harus dihindari sebisa mungkin. Menurut saya, ada alasan mengapa Marcus Aurelius tidak sembarangan menyuruh menghindari orang, dan secara eksplisit membahas teman palsu bukan sekadar orang-orang yang menyebalkan, Tidak tahu aturan, tidak sopan, dan lain-lain. Teman palsu bisa menjelakakan kita karena kewaspadaan kita terkelabui. Jika kita harus berurusan dengan orang yang baru kita kenal, atau memang musuh kita, maka otomatis kita bersikap waspada. Namun, dengan mereka yang berstatus teman, kita seringkali tidak kritis, atau membutakan diri kepada fakta bahwa dia sebenarnya tidak tulus, atau hanya berteman dengan kita untuk harta kita atau sesungguhnya ingin mencelakai kita. Kesialan terburuk yang bisa menimpa seseorang yang kebanyakan duit adalah dia mengira orang-orang adalah temannya, padahal sebaliknya tidak demikian. Seneka Letters Selain teman palsu, rasanya selalu ada saja orang-orang yang kehadirannya toksik atau merusak mental kita. Mungkin dia membawa pengaruh yang buruk, kata-katanya selalu menjatuhkan, tidak mau kalah, atau terang-terangan selalu ingin menyakiti kita. Usaha untuk memperbaiki, instruk, sudah dilakukan dan dia tidak mau berubah. Opsi menolerir, endure, pun dirasa sangat sulit karena kehadirannya sangat membawa aura negatif. Apa yang harus dilakukan? Ingat quote Marcus Aurelius tentang kalau ketemu ketimun pahit dibuang aja? Saya rasa ini berlaku juga dengan hubungan sosial. Pada akhirnya akan selalu ada orang yang negatif, yang tidak mau dikoreksi, atau teman-teman palsu tadi. Ketika sudah tidak mungkin untuk mengoreksi atau menolerir mereka, jalan terakhir menghindari orang-orang tertentu dalam hidup selalu ada. Ada teman yang korosif? Ya, gak usah ditemenin. Ada teman yang kalau ngutang selalu amnesia dan kalau ditagih lebih galak dari yang menagih? Ya, sudah, dihindari saja. Ini tidak bertentangan dengan prinsip tidak mengisolir, memotong diri dari pergaulan, karena kita masih tetap mempertahankan kehidupan sosial, hanya kualitasnya saja yang dijaga. Tentunya, stoicisme menganggap ini sebagai langkah terakhir dan tidak bisa dilakukan seenaknya. Dikit-dikit memutus pertemanan, menghindari orang, unfriend, blog, dan lain-lain, karena jika keseringan, akhirnya kita yang memotong diri dari pohon masyarakat yang lebih besar. Seneca juga menuliskan mengenai pentingnya berhati-hati dalam memilih teman. Kita harus ekstra hati-hati dalam memilih orang dan memutuskan apakah mereka layak untuk kita berbagi waktu hidup dengan mereka. Tidak ada yang lebih mengembirakan kita seperti persahabatan yang akrab dan setia. Sungguh sebuah berkah untuk memiliki mereka yang siap dan mau menerima segala rahasia kita dengan aman. Bercakap-cakap dengan mereka menyejukkan kecemasan kita, nasihat mereka membantu kita menetapkan pilihan, keceriaan mereka mencairkan kesedihan kita, bahkan sekedar kemunculan mereka sudah membuat kita senang. Pilihlah teman yang paling tidak bercacat moral, seperti kita tidak ingin bercampur dengan orang sakit agar tidak tertular. Khususnya, hindari mereka yang selalu murung dan meratap, dan selalu menemukan alasan untuk mengeluh. Sesungguhnya teman yang selalu merasa kesal dan menggerutu tentang segala hal adalah musuh bagi kedamaian jiwa kita. On Tranquility of Mind Berteman kok milih-milih? Ya memang, bukan memilih-milih atas dasar suku, agama, atau ras. Atau memilih karena siapa bapaknya dan di mana rumahnya, tetapi memilih teman berdasarkan karakter mereka. Karena, karakter yang buruk sesungguhnya bisa menjangkiti orang lain, bagaikan penyakit menular. Beberapa tips berurusan dengan orang lain, dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius menuliskan catatan untuk dirinya sendiri bagaimana berurusan dengan orang-orang lain, diambil dari Meditations. Menyadari bahwa orang lain didorong oleh apa yang mereka percayai. Dan bahwa mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Jika yang mereka lakukan benar, maka tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Jika apa yang mereka lakukan adalah keliru, menyadari bahwa mereka tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi lebih karena ketidaktahuan, ignorance. Tidak ada orang yang senang disebut tidak adil, sombong, atau serakah, apapun sebutan yang mengesankan mereka bukan anggota masyarakat yang baik. Ingatlah bahwa kita sendiri melakukan banyak kesalahan. Kita tidak berbeda dari mereka. Bahkan jika berhasil menghindari melakukan kesalahan, kita masih memiliki potensi melakukan kesalahan di masa depan. Jika kita menganggap orang lain melakukan kesalahan, kita belum tentu tahu dengan pasti bahwa itu suatu kesalahan. Apa yang mereka lakukan seringkali hanyalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Kita harus benar-benar mengerti banyak hal sebelum bisa menghakimi tindakan orang lain. Ketika kamu kehilangan kendali atas emosimu, atau bahkan sekadar merasa kesal, ingatlah bahwa hidup manusia sangatlah singkat dan tidak lama lagi kita semua akan dikuburkan. Bahwa bukan apa yang orang lain lakukan yang mengganggu kita, tetapi persepsi yang salah dari kita sendiri. Buang itu semua, berhenti beranggapan bahwa ini semua adalah bencana, maka akan lenyaplah amarahmu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak benar-benar terlukai. Lebih banyak kerusakan ditimbulkan oleh kemarahan dan kesedihan kita daripada hal-hal yang menyebabkan kemarahan dan kesedihan tersebut. Sesungguhnya, kebaikan, kindness, itu sangatlah kuat asalkan dilakukan dengan tulus dan bukan pencitraan. Orang paling jahat pun tidak berdaya jika kita terus memperlakukan dia dengan kebaikan dan dengan lembut memperbaikinya. Biarlah nasihatmu disampaikan dengan lembut tanpa harus menudingkan jari. Lakukan dengan penuh kasih tanpa kebencian di hatimu. Berbicaralah dengan tidak menggurui dan ingin dikagumi orang lain, bahkan jika memang ada orang lain di situ. Marcus Aurelius juga menambahkan bahwa murka bukanlah sifat yang terpuji. Kesantunan dan kebaikanlah yang menentukan kemanusiaan seseorang. Sesungguhnya, orang lembutlah yang memiliki kekuatan dan keberanian, bukan si pemarah dan tukang keluh. Sebaliknya, kemarahan pada orang lain adalah sebuah hambatan bagi tugas kita. Kita dilahirkan untuk bekerja sama bagaikan kaki, tangan dan mata, bagaikan dua baris gigi, atas dan bawah. Untuk menghambat orang lain adalah melanggar alam, untuk menjadi marah pada orang lain dan memunggunginya, ini semua adalah hambatan, ujar Marcus Aurelius. Lanjut part 11.